Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلاما تسليما كثيرا يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقو الله حقا تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء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 masyara al-umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah ah, wa kulla bid'atin dalalah <coughs> wa finnar ifhani fiddin rahimani wa saudara saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu e, di malam yang e, berbahagia ini kita bisa berkumpul, berkumpul kembali bertemu ya dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan sahabat istiqamah, selalu stabil di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga semangat dalam hal-hal kebaikan, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala di ayat-ayatnya di ayat Al-Quran Al-Karim telah menyinggung bahasanya eh, apa namanya, walaqad awrasna al-kitab al-ladina astafyina min ibadina. Faminhum muqtaasidun, waminhum zalimul nafsih, waminhum muqtaasid, waminhum sabi cum bil Di antara hamba-hamba Allah Taala yang diwariskan Alkitab, ya, poin atau uh, jenis yang yang terbaik adalah sabi cum bil Mereka senantiasa uh, berlomba-lomba dalam uh, kebaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita merasa butuh untuk saling mengulang dan juga menambah ilmu, ilmu-ilmu ya, yang akan uh, membantu kita dalam memahami dinul Islam ini. Memahami uh, agama islam ini. Memahami atau mendalami tentang uh, syarat Allah SWT dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis dan juga pelajaran-pelajaran uh, yang uh, bermanfaat lagi yang lainnya. Yakah Nikedin, uh, Anza Kumaullah, saudara-saudaraku yang dimilikan Allah Taala pada malam hari ini, kita akan insya Allah uh, membahas kitab Sorof, ya, pelajaran Sorof dari kitab Al Kafi fi Ilmi Sorfi, uh, apa namanya pelajaran yang cukup atau ilmu yang mencukupi dalam ilmu Sorof. Ditulis oleh Al-Ustadz Acing Zakaria bin Ahmad Kursi. Ya. Kita sudah membahas ini, sudah menyinggung pelajaran Sorof ini di pekan yang lalu. Di tentang e, pe, definisi ya atau tarif ya, atau pengertian daripada sorof ya. Secara kesimpulannya bahwa pengertiannya adalah e, mengubah, ya, mengubah dari satu kata yang merupakan asalnya menjadi kata-kata yang lain, ya. menjadi kata-kata yang bermacam-macam untuk maksud yang di, dikehendaki untuk arti yang diinginkan. Dan kata-kata itu tidak bisa dirubah kecuali dengan ilmu sorok ini. Ya, dalam belajar mengubah kata itu bukan pada ilmu nahw, ya, bukan pada ilmu nahw. Pada ilmu nahw tidak membahas perubahan-perubahan kata. Uh, tetapi ilmu nahw membahas tentang uh, tata bahasa atau jabatan-jabatan kata-kata dalam kalimat. Jabatannya sebagai muktada, jabatannya sebagai khobar, jabatannya sebagai fa'il. Itu jabatan-jabatannya. Adapun dalam sorof itu justru mempelajari asal muasal kata dan <tuh> pada pekan yang lalu juga kita sudah menyinggung ee, dasar atau unsur unsur yang penting dalam ilmu sorof yaitu adalah domir kata ganti ya kata ganti ada dua macam ada yang munfasil ada yang mutasil ya dan kita sudah mempraktekkan yang mutasil karena yang munfasil itu mudah yang munfasil itu insyaallah mudah dipahami Ya karena domirnya terpisah gitu ya. Dan itu dia biasanya eh uh, kedudukannya sebagai rafa. Dan rafa itu, itu istilahnya sebagai subjek, sebagai subjek, sebagai awal kalimat biasanya, awal kata biasanya. Ya, sebagai awal biasanya gitu. Kadang-kadang juga ya sebagai yang lainnya. Yang jelas yang, mun, yang munfasir ini ya yang berjumlah 14 ini uh, apa namanya dia <tuh> tidak bersambung dengan tidak bersambung dengan uh, katakanlah misalkan kata benda atau kata kerja ya itu tidak bersambung tidak bersambung kemudian <coughs> eh, domir yang munfasil yang eh, macam yang lainnya adalah domir yang nasob ya nasmir yang nasob dimana domir nasob itu maksudnya adalah kata ganti yang kedudukannya sebagai objek ya yang sebagai objek kalau yang rofa itu sebagai subjek sebagai awal kalimat biasanya gitu ya, domir rofa maksudnya domir yang biasanya dia <coughs> berkedudukan sebagai subjek, ya. ya, ini sebagai pelaku, sebagai pelaku. Kemudian uh, disinggung juga domir yang bersambung, ya, domir-domir yang bersambung itu ada pada tiga uh, pada tiga keadaan, ya. pada tiga keadaan. Uh, keadaan yang pertama, ya ini bersambung dengan uh, ini apa namanya uh, kata benda, ya. bersambung dengan kata benda. Ini sangat banyak sekali, ya. dan ibaratnya dipenuhi kitab-kitab itu atau bahkan di dalam Al-Quran kata-kata benda yang bersambung dengan domir ini sangat banyak sehingga kita harus e, mengasah terus keterampilan ini ya karena supaya apa supaya ngelotok gitu ya supaya e, apa ibaratnya langsung connect lah gitu langsung ketika ini nyambung ngerti gitu dan ini akan banyak sekali ditemui e, yang namanya kata benda bersambung dengan domir itu sangat banyak di dalam Al-Quran di dalam hadis ya di dalam kitab-kitab ulama ini ini eh, dipenuhi dengan kata benda bersambung dengan domir. Ya, jadi jangan takut akan terus ketemu ya. Artinya eh, apa namanya kalau sudah dikasih tahu nanti Insya Allah kan terbiasa gitu. Oh ya nggak kaget ya karena emang ini akan sering ketemu bersambung bersambung lagi bersambung lagi, ya, bersambung terus menerus gitu. Kemudian keadaan yang kedua ya domir bersambung dengan huruf. Ini pun sama juga banyak sekali. Huruf-huruf uh, di dalam uh, apa namanya bahasa Arab itu bersambung dengan dengan kata ganti dengan domir ini. Ini juga sama harus dilatih terus dilatih supaya mahir gitu kan supaya mahir supaya lancar. Dan yang ketiga adalah uh, domir ya bersambung dengan kata kerja atau kata kerja bersambung dengan domir. Nah yang ini yang agak sulit biasanya ya. Yang pertama isim sama huruf ini uh, lebih ringan atau lebih uh, mudah diatasi. Yang rada sulitnya adalah Ketika kata kerja bersambung dengan dengan domir Kata kerja bersambung dengan domir Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ya seringnya Atau yang paling banyak, manakala kata kerja bersambung dengan satu domir ya, Cuman kadang-kadang terjadi Satu kata kerja bersambung dengan dua domir sekaligus Nah ini ajib, ya memang tidak semua kata kerja bisa seperti itu Dan eh, apa namanya ada kata-kata tertentu yang kata kerja bersambung dengan dua domir sekaligus Nah ini tentu, tentu menarik bukan? Ya untuk bagaimana kita e, menyelami dan juga e, me, me, mempelajari ilmu bahasa Arab. Disitulah letaknya e, Allah SWT memilih bahasa ini bahasa yang e, memiliki keistimewaan. Di dalam ayat Allah SWT yang sifatnya kadang membela Nabi Muhammad, kadang membela kepada Al Quran ya, sebagai tantangan bahkan kepada orang-orang Arab. Silakan. Kalau kalian mampu bikin satu surat dari Al-Qur'an ini yang semisal dengan Al-Qur'an Karena pada waktu itu Al-Qur'an turun sedang puncak-puncaknya yang namanya uh, apa masyarakat cinta kepada bahasa. Mereka itu di pasar-pasar yang namanya alisir itu ngel, apa, ngomongnya itu kayak air. Anu syair itu bukan dipakar, dikarang lagi, bukan disiapkan seminggu, dua minggu, sebulan, langsung keluar ininya syair-syairnya itu. Ketika ada misalkan orang kaya lewat, misalkan dalam rangka memuji itu syir yang keluar dan mereka luar biasa anu dalam masalah bahasa itu senang sekali sehingga ketika Al-Quran turun menantang bahkan kepada orang-orang itu silakan anu apa namanya bikin satu surat yang semisal dengan Al-Quran kalau kalian mampu dan nyatanya tidak akan mampu jangankan satu surat sepuluh ayat tidak akan mampu ini menunjukkan mereka tahu ini eh, bukan bahasa manusia susunan-susunannya dari Al-Quran itu memiliki apa makna yang sangat dalam sekali sehingga itulah uh, Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam apa namanya sampai-sampai karena mereka mentok nggak bisa ngelawan udah akhirnya apa pokoknya atau dijuluki Rasul itu dengan uh, apa namanya tukang sihir kemudian juga uh, penyair dan terusnya uh, merupakan uh, ejekan dan juga <tuh> apa namanya karena sudah tidak mampu menghadapi Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam uh, menyampaikan kalamullah taala. Bahkan diantara mereka ada yang secara hati kecilnya itu sudah sudah kagum kepada Al-Qur'an tetapi tidak mampu membantah sampai ngumpet-ngumpet um, ingin mendengarkan uh, kalamullah taala dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka akui uh, luar biasa. Hayya walidin rahimani wa E, kemarin kita sudah sampai pelajaran atau halaman 4 dari kitab ini, ya, dari e, apa namanya buku Al-Kafi ini. Yang ini sudah masuk latihan, ya. Dan sebelum masuk latihan, ya, kita merujak sedikit, ya, merujak sedikit apa yang kita pelajari. E, misalkan yang penting adalah domir yang rofa, ya. Kata ganti yang rofa ini harus hafal, ya, harus hafal. <tuh> Eh, apa namanya <tuh> latihan coba satu orang misalkan nyebutkan tiga tiga saja ya jadi kemarin itu kan ada ada empat kelompok ya tiga yang muzakar ghoib tiga yang mu'anas ghoibah yang tiga muhatab eh, muzakar muhatab tiga hmm, apa namanya mu'anas muhatobah dan juga mutakaling satu dua tiga empat ya ada eh, lima lima kelompok nah, jadi satu orang tiga tiga ya yang tiga tiga dari awal bapak ya antum e, tiga silakan apa dari awal dari urutan dari atas. Iya um. bagus antum ahdi. Iya. Um. Ah, ah. Antum ah, dari sini langsung. Anba, antum, antum. Bagus antum. Iya terakhir ada nah Nah itu namanya domir rofa. Artinya kata ganti yang biasanya dia kedudukannya sebagai subjek sebagai pelaku. Apakah di awal kalimat atau e, ber, Beridingan dengan kata kerja, ya. Ini namanya Domir rafa namanya, dhamir yang munfasil. Sekarang artinya, ya, artinya. E, berarti 1 2 3. Silakan gimana? Yang tadi dibaca huwa, huma hum. Ya, huwa huma hum itu terjemahannya? huma di eh dua orang atau lebih. Heeh. mereka berarti. Iya. Hwa uh, uh, dia satu orang laki-laki Nah, Kalau yang Huma uh, Itu bukan dia tapi mereka juga ya, Karena sudah dua orang Itu artinya uh, sudah Disebut dengan mereka dua orang laki-laki nah, Kalau yang humnya sudah betul Mereka tiga orang laki-laki Atau lebih nah, Kemudian yang Hya Huma Huna hmm. Mereka dua orang laki Betul anta bagus sekali untaz lalu yang anta antuma antum heeh hmm. ya seorang kalian seorang orang laki-laki ya. ya. atau lebih ya jain bagus sekali masyaallah ya berikutnya ahi amti antuma antunna Hm. Hm. Kalau udah dua, apa orangnya dia, diajak bicara bukan mereka kalian hmm. jangan lupa kalian. Hm. Kalau Antuna sekali lagi kalau yang diajak bicara orangnya ada itu bukan mereka kalian lagi. <laughs> Kamu kalian kalian gitu. Ya, jadi kalian 3 orang perempuan atau lebih taib labas terakhir apa yang mutakhalim ana nahnu artinya saya dan kami saya baik laki-laki atau perempuan kami baik laki-laki atau prun, perempuan asanta masyaallah ini harus e, terus dijaga ya artinya ini sebagai pegangan ya. kalau mampu bahan dari bawah ya nahnu ana antuna antuma anti antum antuma anti antum, antum, anta hum yahunna huma hiya hum hun uma huwa tapi itu enggak inilah tapi tidak apa kalau pengen mau balik-balik supaya yang lancarin gitu ya wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu nahnu ana gitu ya antuna antuma anti antum antuma anta hunna huma hiya hum huma huwa nah itu Lah, eh, bos mudah-mudahan masih ingat kemudian Sebelum masuk ditambahin lagi yang mutasilnya ya, yang mutasilnya ya ini dengan isim ya. Coba misalkan dari awal e, apa namanya dari yang belakang sedikit tetap di, di, disebutkan tiga tiga ya supaya mudah tiga tiga gitu ya tiga tiga kelompok tiga satu kelompok tiga satu kelompok tiga satu kelompok tiga. Nah, misalkan yang bersambung dengan e, kata benda ya isim. Antum Pak misalnya bagaimana kalau atau ditasrif? ya di dirinci lagi, diperlebar lagi dari mulai baituhu. Nah. Ha. Ah, ah. ke depan. Antum, Mbak, eh, yang berikutnya kelompok yang kedua. Eh, kan sudah habis berarti ke depan lagi. Baituhu. Iya. Baituhu. Iya. Bagus. Antum, eh, lanjutkan yang kelompok ketiganya. Baitukan. Heeh. Ah. Baituku. Hasan. Nah, sekarang yang kelompok yang keempatnya. Baituki, hmm. baitukum, baitukun. Iya, bagus. Terakhir, kelompok yang keempat, ya. yang kelima. Antum? Baiti. Hmm. Iya, baiti, baituna, ya. Oh. Nah, itu apa namanya? E, tasrif e, domir, e is, apa namanya? kata benda yang bertasil bil isim. Nah, sekarang artinya Baituhu, Baituhuma, Baituhum. Langsung aja ke, apa namanya, bahasa Indonesia. -nya. Langsung ke bahasa Indonesia. -nya. Jangan bahasa Arabnya lagi. Gitu. Coba. Ya. Ah. Saya berdoa. Mereka, ah. dua orang laki-laki. Ya. Saya berdoa lagi. Ya. Rumah mereka, tiga orang laki-laki atau lebih. Ya. Ya. Rumah dia satu orang laki-laki, rumah mereka dua orang laki-laki, mereka rumah mereka tiga orang laki-laki atau lebih kan gitu ya? Bayituha, bayituhuma, bayituhuna, artinya? Rumah dia satu orang perempuan, rumah mereka dua orang perempuan, hmm? rumah, mereka dua orang perempuan hmm? rumah mereka tiga orang perempuan. perempuan. Bagus, asyanta. Ya, Bayituka, Baitukum bayitukum, artinya? Iya. Rumah uh, mereka uh, kalian berdua. Hmm? Mm -hmm. Rumah kalian Tujuh orang laki Baik Asanta Baituka Baitukuma Baitukum Baituki Baitukuma Baitukuna rumah kamu, mm -hmm. 1 orang, 1. Ya Rumah kalian Dua orang laki Rumah kalian Tujuh orang laki Asanta ah, Bagus Terakhir Baiti Baituna Rumah saya mm -hmm. Rumah kamu Ya Rumah saya Dan rumah ad dan rumah kami bagus. Uh, itu apa namanya? <tuh> murajaah dari uh, dhamir yang munfasil dan dhamir yang muttashil. Kita masuk ke tamrin ya. Sarif, yakni uh, rubahlah. Ya, sarif yani, uh, apa namanya? rinci, rincihkanlah ya, dirinci, disarif. Hmm. Dan uh, kalau misalkan Tasrifnya itu dari atas ke bawah. Ya, kalau tasrifnya dari huwa sampai sampai naknu gitu ya. Itu namanya istilahnya tasrif lugawih namanya. Tasrifnya namanya istilahnya tasrif lugawih. Tasrifnya namanya istilahnya lugawih. Kalau dari bawah, dari atas ke bawah gitu ya. Nah, tasrif lugawih. Uh, artinya tasrif yang secara bahasa ya, secara bahasa. Maksudnya bahasa itu bagaimana? yakni nanti kalau terjadi pada fiil itu akan terasa sekali. Uh, jadi dia uh, menjabarkan artinya gitu, artinya. Maknanya itu berbeda-beda kan? Berbeda-beda. Ya, seperti tadi misalkan rumahnya, rumah mereka, rumah mereka, sampai rumah kami. Itu uh, perubahan secara bahasanya. Ya muatan dari kata itu, muatan dari kata itu bahasanya itu dirubah rubah dari mulai buat sampai nahu. Nah. Nanti kalau misalkan yang ke samping, ya ada yang ke samping nanti, nanti nanti lagi akan disampaikan, itu namanya tasrif istilahi namanya. <tuh> Nah, kalau misalkan nanti akan disampaikan juga kalau yang ke samping ada yang ke samping ya. Kalau ini kan ke bawah urutannya dari atas ke bawah 14 domain. Tapi kalau yang ke samping nanti namanya istilahnya ada lagi tasrif istilahi atau tasrif maknawi. Ini tasrif perubahan ya, bahasa secara istilah. Secara apa namanya? Secara uh, istilahi yakni uh, istilah-istilah penamaan-penamaan itu beda-beda. Ya, nanti kita akan pelajari ada 14 ya. Tasrif istilah, tasrif istilah ini nanti ada 14 contohnya. Ada 14 buah. Sebagaimana tasrif lugawi dari atas ke bawah berapa buah? 14, 4 buah juga. Hanya ini lebih ringan. Kalau yang tasrif lugawi ini lebih ringan berkaitan dengan kata ganti. Ya, dari mulai huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anana, nu ada 14. Ya, ini yang kandungannya adalah uh, kata ganti, tapi kalau yang kesamping ini adalah uh, secara penamaan, beda-beda nanti akan kita tahu fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun ma'f'ulun gitu ya, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun ma'f'ulun if'ala ta'f'al ma'f'alun ma'f'alun if'alun fu'ila yuf'alu, itu juga ada 14 itu namanya uh, perubahan <tuh> perubahan secara istilah secara uh, secara, uh, secara penamaan secara uh, apa namanya istilah-istilah gitu ya istilah-istilah dalam dalam bahasa Arab dalam sorov itu nanti beda lagi ya, kalau ke samping beda ke bawah beda nah, jadi kalau dikatakan syarif ya tasrif lah ya. kalau ini apa namanya satu kata perkata itu biasanya lugawi wassalam ini lugawi nah, kita akan masuk eh, latihan ini dengan dikiaskan saja pada eh, pada tasrif atau pada domir yang mutasir, ya, domir yang mutasir, kata ganti yang yang bersambung, yang bersambung ya. Nah, Di situ ada e, tertulis, ya ini katanya adalah daftar daftar ya daftar ruh, daftar Artinya daftar ini adalah buku tulis. Pukul tulisnya nah, Sekarang minta di tasrif Dari mulai daftar ruhu Yang mengandung arti domirnya huwa Yang merupakan perubahan dari domir huwa saat, uh, Dombir ini Sampai ke uh, Nahnu nah, Sampai ke Nahnu Ini berarti Kira-kira uh, ya, uh, Contohnya ada dalam mana Jadi yani, al-mutasil bil Bilismi Nah, contohnya dalam al almutasil bilismi. Nah, silakan daftar eh, Dastaruhu di tasrif. Ya. Satu orang tiga tiga, satu orang tiga tiga. Ini kelompok eh, tiga tiga tiga tiga. Ya. Nah, Tapi silakan dari antuk pak. Silakan daftar Mungkin sudah di bayang bayang di rumah, ya sudah di <laughs> sudah di apa namanya eh, sudah di murajaah, ya. Iya ke bawah, samping kan belum Nanti, samping insya Allah pada uh, Apa namanya Istilahi namanya, ya, kalau ke samping Nanti belum, nanti ini ke bawah aja dulu uh, Apa Yang Lugowi, yang secara bahasa Daftaruhu Daftaruhu Daftaruhu Daftaruhu Daftaruhu kita eh, menyamakan dengan eh, kata benda yang baitu ya. Dast daru? Dastaru. Heeh. Seperti baituhu, awalnya kan baituhu ya. Heeh. Uh -huh. Awalnya itu kan baituhu, maka kalau kita tulis Daftaru dastaruhu. Lalu berikutnya Daftaru pu kuma. Dastaru kuma eh daftar daftar rumah ya gitu ya uh, urut-urutannya ya sama dengan uh, apa soal pada atau contoh pada uh, kata benda yaitu baituhu baituhu baituhu baituhuma nah berikutnya berarti yang ketiga apa Pak daftar daftaru daftaru ah nggak jangan kekuka-kuka lagi <laughs> jangan mampir-mampir ke yang lain ya. ini langsung di sini daftar ruhum daftar ruhum iya jadi tinggal ini apa namanya lihat di eh, contohnya di kata benda itu hmm. ya yang bayi tuh bersambung dengan isim oh yeah. iya oh iya iya ya. ini eh, maksudnya ke atas ke bawah gitu ya ke bawah ke atas itu Ya nanti dulu yang kesamping jangan dihiraukan hmm, ya. Nah, ini kebetulan nulisnya kesamping, hmm, nulisnya kesamping. Ada, ya betul. Nah maksud anak kesamping itu ya itu ilmu atau pe, apa pelajarannya akan datang. Hmm, yang ada pun yang tasrif yang kesamping itu nanti pelajarannya akan datang. Ini sebenarnya kalau kita mau rinci sebenarnya tulisnya ke bawah. Gak ada nggak ada perbedaan sih. Jadi kebetulan kalau di buku ini kan kesamping karena tidak ditulis tidak ditulis arti-artinya kalau kemarin analis di samping di tulis ke bawah itu kan karena sekaligus dengan nulis artinya arti-artinya gitu ya eh adapun yang di buku ini ya e, bayangkan saja dengan kita tulisannya ke bawah gitu yang misalkan ke samping itu anggap saja tulisannya ke bawah nah, gitu ya kalau misalkan mau dilihatnya ke samping ya enggak apa-apa sih supaya mudah gitu ya daftaruhu daftaru huma daftaru hum itu kan kelompok satu kelompok yang namanya muzakar untuk laki-laki yang goib, ya ini pun sama e, kita kita hanya kita susun ke bawah saja tidak ada perbedaan ini juga sama artinya muzakar untuk yang muzakar laki-laki ya, goib ya, tidak hadir sama saja ketika kita tulis ke samping sama ya, tidak ada bedanya daftar ruhul Kemudian daftar rumah, ya, kemudian daftar daftar rumah. Ini ini hanya perbedaan ini saja, Posisilah gitu ya, hanya cara menulisnya saja yang berbeda. Ya gitu. Adapun kalau anak ada lulus ke itu biar memudahkan ini saja apa namanya uh, melihatnya gitu ya, melihatnya itu agak mudah memantaunya. Kalau kesamping memang menghemat tempat, tetapi kalau nanti ketika menulis arti gitu ya, itu susah itu. Enggak enggak enggak muat menulis artinya gitu. Enggak muat. Baik. Enggak masalah lah itu hanya teknis ya, insyaallah teknis. Oh, boleh. Iya, iya. Penasaran ya. Nah, silakan silakan diulang lagi kalau gitu. Dari dastaruhu. Nah. Dastaruhu, dastaruhu. Nah, salah. Samping kan katanya Awalnya tuh mungkin maksudnya ke samping, awalnya sih ke bawah gitu. <se packages> iya. <gituh> ya, nah gitu ya, ya benar-benar. Menurut Anna, agar biar agak memudahkan mempelajari, ke bawahnya itu eh, luiscnya ke bawah. Nah, jadi yang tadinya di samping, ya kita ini saja kita apa namanya kita rubah sedikit, luiscnya ke bawah. Jadi sampai 14. ini ini pun sebenarnya Berutan 1 2 3-nya ya ke samping. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ke samping kan. Nah, kalau misalkan di bawah itu kalau kalau kita aturnya dari atas ke bawah, 1 2 3 4 5 6 itu maksudnya supaya mudah memantaunya gitu. Mudah mudah ininya gitu meng apa mengamatinya tuh lebih mudah. Ketika nanti ada yang perlu diterjemahkan itu nulisnya lebih leluasa kalau seperti ini sempit nanti tulisnya ya. Ini hanya ini saja model ya model saja enggak ada enggak ada perbedaan tidak ada tidak ada kesulitan insyaallah lanjut ya ini sekarang yang das e, kelompok ketiganya e, kelompok kedua daftaru e, daftaruha daftaruha heeh hmm? daftaru ma hmm? ya, bagus antum ahli yang ketiganya yang muzakkar e, muhatab daftaluka hmm? daftaru huma daftaru kun umat, hmm? daftaru ya begitu bagus ahsan ta Eh, kemudian yang apa namanya mu'anas muhottobah untuk yang perempuan dan diajak bicara. Berarti mulainya dari kalau tadi kan daftaruka kelompoknya itu daftaruka, daftarukuma, daftarukum. Nah berarti yang ini apa? Daftarukhi. Iya daftarukhi asanta. Daftarukhi. Nah. Daftarukuma. Daftar daftarukuma. Daftar u... <laughs> daftar guna terakhir yang ini yang mutakalim nah, untuk yang uh, ana ya, untuk yang ana, domir ana itu tidak daftar uni tapi daftari oh, ya. daftari ya. ada adapun nanti kalau misalnya tambahan ada ni itu biasanya uh, pada uh, apa namanya kata kerja atau huruf ya adapun kata benda jarang ini penambahan ni itu jarang. Adapun kalau yang kata benda itu langsung saja menggunakan ya ya yang sukun. Dastri seperti baiti itu bukan baituni gitu ya. baiti nah, gitu ya daftari nunnya hilang dastri. pakai nun lah. Ah bakana. Ya, kalau kata benda itu langsung pada menggunakan ya kalau kata benda. Penggunaan kata nun di sini biasanya nanti ketika ada kasus-kasus sedikit lah jarang terjadi jarang ya atau banyak terjadi pada kata kerja nanti pada kata kerja adapun yang kata benda itu seperti dalam contoh baiti maka kata pada ketika daftari maka daftar itu juga langsung daftari jadi kita ulangi daftaruhu daftaruhuma daftaruhum daftaruha daftaruhuma daftaruhunna daftaruka daftarukuma, daftarukum daftaruki daftarukuma daftarukunna daftarari daftaruna ya iya ah sekarang oh iya masih ha -ha. ketika pakai dhamirnya nahnu ya maka uh, apa bunyinya daftaruna bukan daftarna salah ya kalau daftarna tidak ada ya kalau untuk yang nahnu ini bunyi semua da'saruna. Seperti baituna ya, baituna itu apa namanya domir apa harakat domo ada tetap ada baituna. Ya. Tidak ada masalah, tidak ada uh, kesulitan di sini. Baga seperti juga uh, domir yang lain dastaruhu, dastaruhuma, ya ru, dastaruhum, dastaruhha. Ya, sampai dastaruna ya, bukan dastarna bukan. Tapi daftaru na nah sekarang apa artinya misalkan agak sedikit diacak sedikit ya tapi enggak jauh-jauh dari maksudnya biar enggak maksud awalnya ekstrem ya maksudnya ke dekat saja apa misalnya artinya daftaruhum buku tulis mereka laki-laki iya -laki. bagus buku tulis mereka laki-laki ya banyak tiga orang lebih Kemudian apa artinya uh, Daftaruhunda Iya bagus Nah sekarang apa artinya Daftaruhuma eh, uh, Asanta bagus ya Ketika ditanyanya Daftaruhuma yang memungkinkan ada uh, Maksudnya laki atau perempuan yang akan Saya akan sebutkan Buku tulis mereka berdua laki-laki atau perempuan bagus kalau begitu apa artinya daftaruha iya betul asanta kemudian uh, selanjutnya apa artinya daftaru kuma belakangnya andem ya daftaru kuma ah. ah begitu jadi kalau pada kata benda Ya, yang sama bunyinya adalah pada domir apa? Domir huma dengan kuma. Ya, pada kata benda itu hati-hati di situ karena kandungannya dua. Kalau misalkan e, ditanya apa artinya ini daftaru huma sama daftaru kuma. Kecuali kalau pertanyaannya dari bahasa Indonesia, misalkan e, apa artinya buku tulis kalian dua orang perempuan? Nah, maka sebutkan saja daftaru kuma, kan gitu ya. Kalau apa artinya? buku tulis mereka dua orang laki-laki ya sama baik apa daftaruhuma juga kan gitu ya sama jadi ee, kalau misalkan ditanya satu satu ya jawabannya itu tapi kalau ditanyanya yang ee, masih ee, memungkinkan seperti apa ee, apa namanya artinya daftaruhuma atau daftaruhuma ya tadi pemirsa sebutkan semuanya mungkin laki-laki atau perempuan atau yang kalian laki-laki atau perempuan Berikutnya, uh, Antum, Pak. Apa artinya daftari? Ya, buku tulis saya. Buku tulis saya. <laughs> Kemudian, uh, Antum, ya. Dua orang lagi di belakang. Apa artinya? Daftarukum. Oh, hebat istilahnya. <laughs> Daftarukum. Ya. Ya. <laughs> nah. Iya, tiga orang laki-lakinya sudah bagus, hanya bukan mereka yang digunakan, karena ini antum pakainya. Jadi apa? Kalian. Daftar hukum buku tulis kalian, tiga orang laki-laki atau lebih. Kalau begitu apa artinya daftar hukun? Tiga orang laki-laki, tiga orang perempuan atau lebihnya sudah betul, tinggal yang merekanya perlu diluruskan daftar hukunnya. Daftar hukunnya ya ini yani, kalian tiga orang lagi tiga orang perempuan atau lebih daftar rukun itu yang daftar ruhuh ya sekarang yang saubuhu ya. saubuhu nah. saubuhu artinya apa bajunya saubuhu sama dengan kumisuhu saubuhu saubuhu artinya bajunya <tuh> Nah, sekarang giliran Ya ini satu orang satu saja ya, Dari mulai atas Ada daripada nah, Antum pak Saubuhuma ya, Terus Saubuhum Terus Eh dari sini Ya terus Ya Terus Ya terus? Ya Ya Ya, Terus, terus? Habis sahabu ki, sahabu sawabu? kumah, sahabu Terakhir atau dua orang lagi Bukan sahabu anah Bukan sahabu ni, bukan sawbi. ya Sahabu Lalu Sahabu bagus Apa artinya sekarang anak pakai bahasa Indonesia ya hmm, Kalau tadi kan bahasa Arab Oke nah. Apa namanya? Apa artinya baju kalian berdua laki-laki? Iya. -laki? Yeah. Apa artinya bajunya perempuan satu orang? Bajunya satu orang perempuan. Bajunya, baju dia. Bajunya dia. Satu orang perempuan. Bahasa Arabnya apa? Itu kalau itu baju ka kamu satu orang perempuan. Kalau tabuki baju kamu satu orang perempuan. Ini pertanyaannya bajunya dia satu orang perempuan. Oh nah. <laughs> Lihatnya ke sini, lihatnya ke apa? Dhomir adama ilmu almutasilah bilism. Nah, di situ. Jawabannya di situ. Makanya kalau anak uh, membiasakan menulisnya dari atas ke bawah gitu ya, mengelompokkannya biar mudah gitu mengamati. Kalau ini Ya tinggal perhatikan ke samping ya, ke samping. Al-muhim bajunya satu orang perempuan ya, itu bahasa Arabnya tsaubu atau buha. buha. iya. Tsaubuha. Ya. Kalau misalkan bajunya dia satu orang laki-laki, bahasa Arabnya? Bajunya dia satu orang laki-laki tsaubuhu, -laki. iya. Kalau misalkan bajunya dia eh bajunya mereka dua orang perempuan, bahasa Arabnya? Tu, itu kalian dua orang perempuan ini mereka mereka dua orang perempuan bajunya mereka dua orang perempuan <laughs> <coughs> saubuhuma saubuhuma ya saubuhuma bajunya mereka dua orang laki-laki bajunya mereka Sau. dua orang laki-laki saubuhuma Sau ya hmm. saubuhuma juga <coughs> kalau misalkan Uh, bajunya ya. kalian uh, tiga orang perempuan atau lebih Sobukun. itu untuk uh, kalian laki-laki uh, iya ini perempuan tau bukuna iya bajunya kami perempuan banyak tau bukuna iya jangan terketat sama <laughs> apa namanya perempuan kami gitu ya sama iya artinya uh, walaupun kami laki-laki atau perempuan ya tau bukuna hmm. Tama, ya Kalau kami itu bisa mengandung uh, Arti laki-laki atau perempuan kalau Kan itu mutakalim uh, Orang uh, yang berkata itu kan bebas uh, Bisa laki-laki bisa perempuan, nah, perempuan, oh, perempuan? <risi> oh enggak <sukur> Enggak seperti itu <laughs> Nah kalau misalkan bajunya Saya laki-laki Bahasa Arabnya ya. Kalau bajunya uh, Kalian berdua Uh -huh. ya. Jadi tidak ada rinci laki-laki atau perempuan sebutkan saja tahu bajunya kalian berdua gitu ya bisa laki-laki bisa perempuan nah, kalau misalkan bajunya kamu satu orang laki-laki tahu -laki. ya asan kalau bajunya mereka banyak laki-laki tahu -laki. buhum kalau bajunya apa namanya kamu satu orang perempuan bajunya kamu satu orang perempuan Tahu ya tahu kebetulan ya, kebetulan aja. Kalau bajunya mereka dua orang laki-laki, itu kalau kalian, kalau kuma kalian, ini mereka dua orang laki-laki. Tahu -laki. Kalau bajunya eh, kalian banyak perempuan. Sawbuhunna, sawbuhunna, ya. Tapi e, walaupun bajunya kalian banyak laki-laki, bajunya kalian perempuan banyak laki-laki, tetap bajunya berapa buah? Satu, ya. Di sini e, apa namanya? Hanya kepemilikannya, bukan jumlah bajunya. Bajunya sih tetap satu semua itu kan? Sawbu, sawbuhuma, sawbuhumsawbu, sawbuha, sawbuhuma, sawbuhunna itu e, walaupun yang yang punyanya banyak milik dia satu orang laki-laki milik, milik dua mereka dua orang laki-laki mereka tiga orang laki atau lebih tapi bajunya tetap satu barangnya satu, barangnya satu iya kalau misalkan baju-baju nanti itu lain lagi A -a. dua baju itu maka anak katakan tadi bahwa satu bahasa itu bisa sampai beranak banyak kayak tadi kalau misalkan dua baju bagaimana rubah lagi eh, istilahnya bukan seperti tadi bukan tau buhu ya tapi nanti ada insyaallah apa namanya eh, istilahnya Uh, uh, suaranya atau atau kalimatnya beda lagi Kalau misalkan baju-bajunya jumlahnya banyak Itu juga beda lagi suaranya Nah jadi jadikan paling tidak ada tiga macam Ada yang bajunya jumlahnya satu Ada yang bajunya jumlahnya dua Ada yang bajunya jumlahnya tiga Nah ketika dirangkai dengan domino dombi ini Suaranya berubah-rubah Suaranya berubah-rubah atau bunyinya lain-lain Lawan ya, lain-lain Nah itu namanya uh, Tinggal dikali saja gitu ya Tinggal dikali saja jadi banyak Baik. <tuh> e, berikutnya adalah e, satu aja ya karena waktunya juga tadi terbatas ya, ada kegiatan lain. Di sini adalah mirsamuhu ya, mirsamuhu. Artinya eh rosamayarsumu itu sebenarnya adalah alat lukis sih, alat untuk melukis. E, kuas ya. Artinya katakanlah supaya gampang ya pe, kuasnya atau penanya ya enggak apa-apa. Karena alat melukis juga ada yang berbentuk pena seperti krayon atau pensil ya gitu ya. Tetapi intinya ini untuk biasanya untuk melukis. Ya, Rosa Mayarsumi artinya untuk melukis, menggambar. Mirsamuhu ini penanya ya. Pena bermakna pena melukis gitu ya. Baik, seperti biasa dari awal Ya. Ya. Iya. Mirsamuhuma, ya. Mirsamuhuma. Terus? Mirsamuhum. Terus? Mirsamuha. Mirsamuha. Terus? Sekali lagi. Iya, gitu ya. Mimnya jangan hilang. Jangan mirsamuhuma. Kemudian yang ketiga, mirsamuhuna. Awal lagi atau mulai lagi? Mirsamuka. Terus? Iya. Terus? Iya. Lanjutnya? mirsamuki rus selanjutnya mirsamu ah habis mirsamuki mirsamukuma mirsamukuma iya kedengaran tadi mirsamukuna ya barangkali salah dengar jadi mirsamuki mirsamukuma kemudian Pak baru enggak ini lanjut masih masih kelompok yang keempat yang muannas mukhathabah ah. ah ada yang ada yang hilang tuh mimnya mirsamu Kuma. Kalau ya, tadi Mirsamu Mirsamu kuma tadi. Kan tadi di muki. Mana? Jadi untuk yang kelompok muanas yang diajak bicara. Nah, jadi habis Mirsamu muki, Mirsamu kuma, Mirsamu kunna. Nah, gitu ya, Mirsamu kunna. kemudian eh, yang mutakallimnya Mirsami lalu Mirsamuna. Ya, nah sekarang diartikan dari mulai Mirsamu hu diartikan eh, berurutan. silahkan ini artinya langsung aja pena ya karena uh, supaya gampang aja. Kalau Penelitian mau dilihat lama. Iya. Terus, Pak? Habis itu? Iya. Ah, kalau sudah dua orang itu bukan dia, tapi mereka. Penanya mereka, 2 orang laki-laki. Ah, Terus? Mereka, iya, Mirsa Muhom, penanya mereka Tiga orang laki-laki atau lebih. Mirsa Muhanya? Penanya dia, satu orang perempuan. Iya, santai kelanya hmm, kalau sudah dua orang. Dua orang. Ah. ah. terus? Kelanya Iya, asanta. Terus? Kelanya Betul. Asanta. Terus? Kelanya mm -hmm. Terus? Asan. Iya, betul. Terus, bisa mungkin? Iya, terus? Iya, ya, terus Pak? Kelanya Asan. Asan, tak bagus. Iya, Asan. Terakhir, iya, laki-laki atau perempuan, iya. Taib, ya. Maksud kita atau keinginan kita sih ingin lanjut, ya. Tetapi sebagaimana yang sudah di awal diberitahu, jadi Insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan latihan ini, ya. Dan seperti biasa, ya, nanti akan ditanya lagi, ya. Supaya terbiasa. Jangan khawatir. Uh, apa namanya, kalau masih belum lancar sedikit Tidak masalah ya, yang penting terus Dilatih, dilatih supaya uh, Ini nanti akan, apa namanya, ngelotok sendiri hafal sendiri, langsung gitu ya Karena 14 domir ini akan terus kita uh, Apa namanya Praktikan dalam uh, Tasrib <tosan> insyaallah Allah uh, Kita berharapkan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat Wassalamualaikum <tosan> warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh